Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya wa syahadu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu 'ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin orang Allah Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan lagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat pertemuan yang membawa berkah dan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita pada Ustaz Rik Gatarsya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan tentang pembahasan najis. Pada pertemuan terakhir kemarin, kita menyibuk tentang adab pada uang hajat. Lalu setelah itu, ya sudah kita bahas sebagian tentang masalah najis yaitu cara menghilangkan najis. Yaitu cara menghilangkan najis sudah disebutkan bahwasanya kaidahnya untuk najis itu yang terpenting adalah hilang ainnya atau bentuk najis itu hilang dari tempat terkenanya najis atau pakaian ya, terkenanya najis maka itu sudah dianggap mencukupi nanti akan beliau sampaikan kaidah juga nanti beberapa poin setelah ini beliau akan sampaikan kaidah jika masih ada tersisa bau ataupun warna itu nanti masih bisa dimaafkan. Dia akan beliau singgung dalam pembahasan najis ini. Pembahasan kali ini kita akan melihat beberapa macam najis ya atau macam-macam najis. Itu dalam dalam poin 27. Beliau mengatakan wal asya' benda-benda yang najis. Di sini beliau sebutkan ada 6. Benda-benda yang najis itu ada 6. Yang pertama adalah baulul adami yaitu kencing manusia. Termasuk juga di sini yang kedua wa uzratuhu dan kotoran manusia. Maksudnya setelah buang air besar. Jadi yang pertama dan yang kedua ini adalah satu benda yang kotor, ya yaitu kencing ataupun kotoran. Ini sudah jelas akan najisnya. Nanti akan ada dalil yang mendukung tema selain ini, tapi tidak dalil tegas yang kami sebutkan karena hal ini sudah makruh. Hal ini sudah maklum dimaklumi oleh seorang muslim bahwasanya kencing dan kotoran manusia itu adalah najis. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga Yang termasuk najis lagi Menurut pendapat beliau adalah Dam Yaitu darah Ya darah Ini termasuk najis Ila annahu yu'fa' anid damil yasir Kecuali darah yang sedikit Maka dimaafkan Kecuali darah yang sedikit Itu dimaafkan mengenai masalah darah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah darah itu najis atau tidak yang mereka sepakati Yang najis itu adalah darah haid ya darah haid pada wanita dimisalkan dengan ini juga adalah darah nifas dan juga darah istihadhah ini termasuk najis, ya darah nifas dan istighot juga termasuk najis. Tapi kalau darah lainnya, di sini para ulama berisi pendapat, misal darah dari luka, di sini beliau katakan kalau darahnya itu sedikit itu masih dimaafkan, ya kalau darahnya itu sedikit itu masih dimaafkan. Berarti kaidahnya, aturannya kalau darahnya itu banyak maka tidak dimaafkan. Kalau darahnya itu banyak maka langsung dihukumi najis. Tapi kalau darahnya itu sedikit nanti beliau akan sebutkan contohnya di sini, maka itu masih dimaafkan. Beliau sebutkan di sini misruhu adamu almasfu'un haiwan almaqul. Contohnya adalah darah yang najis ini adalah darah yang dialirkan dari hewan yang boleh dimakan darah yang dialirkan dari hewan yang boleh dimakan, misalnya kita menyembeli ayam, kemudian darahnya ketika itu mengalir, maka darah yang terkumpul dari aliran darah tadi itu nacis, ya itu dihukumi nacis. <tuh> Lalu beliau katakan: dunya ladiya fil lahmi wal koroqi faidna hu taahirun. Selain darah yang ada pada daging, maksudnya sisa darah yang ada pada daging atau sisa darah yang ada pada urat-urat itu dihukumi suci. berarti darah yang lainnya tadi kalau darah itu mengalir intinya gampangannya adalah darah yang mengalir maka itu najis. tetapi kalau ada darah yang tersisa ini bukan lagi masuk darah yang mengalir maka darah tersebut itu dimaafkan. jadi misalnya kalau kita makan ayam ada yang tersisa darahnya sedikit, ya maka darah seperti itu masih dimaafkan. begitu juga kalau ditemukan darah pada urat-uratnya juga demikian itu juga dimaafkan. Nanti akan beliau sebutkan dalil tentang najisnya darah. Ya, nanti akan beliau sebutkan beberapa saat setelah ini. Jadi ini menurut beliau, beliau lebih memilih pendapat seperti dalam Mazhab Imam Ahmad karena beliau backgroundnya di sini adalah Mazhab Hambali ya bahwasanya darah itu najis. Dan ini juga menjadi pendapat umum atau mayoritas ulama. Ya allah yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah Darah yang najis cuma darah haid ya, Sedangkan yang lainnya dihukumi tetap suci Sebagaimana hukum asal benda Di antara alasannya Karena di antara para sahabat itu ada yang melaksanakan sholat Dalam keadaan berdarah Tetapi mereka tidak mengulangi sholatnya Ya Dalam keadaan berdarah, darahnya tidak dibersihkan Padahal itu kalau dikatakan najis Ya harus dibersihkan, tapi mereka tetap, tetap Melaksanakan sholat Dalam keadaan berlumuran darah seperti itu Jadi ini yang lebih tepat dalam masalah ini Darah itu Tidaklah najis Darah memang haram Yaitu haram dimakan Tetapi najisnya ini adalah Masalah berbeda Sesuatu ada yang haram dimakan ya Tapi belum tentu itu Najis Ya, jadi ada kaidah oleh para ulama, mereka membuat kaidah segala sesuatu yang najis itu pasti haram, tapi yang haram itu belum tentu najis. Segala sesuatu yang najis itu pasti haram, tapi yang haram itu belum tentu najis. Misalnya alat musik, yang alat musik gitar misalnya, ya gitar itu para ulama itu haramkan, ya bahkan di sini diklaim hizma alat musik itu haram menurut e, kesepakatan para ulama. tetapi apakah boleh menyentuh gitar tadi? ya apakah boleh menyentuhnya? jawabannya yang boleh itu tidak najis. jadi ada sesuatu yang haram tetapi tidak najis. tapi setiap yang najis itu pasti haram. Nah itu yang jadi alasan Imam Syawkani kenapa beliau juga tidak sampai mengatakan darah itu najis. Beliau membawakan kaidah seperti itu. Kemudian yang keempat, yang termasuk najis lagi kata beliau wa minan dan yang termasuk najis yaitu baul, warauf. Kuli haywanin muharramin akluhu, yaitu kencing dan kotoran dari hewan ya dari setiap hewan yang haram dimakan. kotoran atau kencing dari hewan yang haram dimakan. Berarti di sini termasuk ya kucing, kencingnya, kotorannya itu najis. Kemudian babi ya, kencing dan kotorannya itu najis. Anjing juga demikian, kencing dan kotorannya itu najis. Kemudian yang kelima beliau katakan yang termasuk najis lagi adalah ashiba puluhan najis satu setiap hewan buas ya semuanya itu najis setiap hewan buas semuanya itu najis. Misalnya serigala itu juga ada singa, ada harimau, semuanya itu dihukumi najis menurut beliau. Lalu yang keenam yang termasuk najis lagi adalah wakadali kalmaithah. Begitu juga yang termasuk najis adalah bangkai. Ya, bangkai di sini adalah sesuatu yang mati dalam keadaan tidak wajar. Ya, tidak melalui penyembelian yang syar'i. Ya, mati ketabrak mobil. Ya mati karena sakit Ya pokoknya tidak lewat penyembelian yang syar'i, Atau orang yang menyembelinya Itu dalam keadaan orang yang tidak pantas Untuk menyembeli hewan Misalnya ya karena yang pantas itu cuma dua orang Yaitu muslim dan ahli kita Selain itu misalnya Kalau menyembeli hewan orang hindu Atau Konghucu Ya atau buddha menyembeli hewan Maka haram bagi seorang muslim untuk memakannya Ya statusnya itu jadi Hewan bangkai Statusnya jadi hewan bangkai, karena dia tidak pantas untuk menyembeli hewan. Tidak diperbolehkan untuk menyembeli hewan untuk dimakan untuk kaum muslimin. Nah, beliau kecualikan di sini ada 4 yang dikecualikan tidak najis. Yang pertama, ma'atul adam, yaitu bangkai manusia. Manusia ketika hidup dan matinya itu suci. Kemudian yang kedua, wama lanas salah usah yaitu hewan yang memiliki darah tidak mengalir. Hewan yang memiliki darah tidak mengalir. Di sini beliau berdalil dengan hadis lalat, ya hadis lalat yang diperintahkan kalau jatuh di dalam minuman maka diperintahkan untuk dicelup. Nah, dalilnya kenapa itu tidak najis, ya dalilnya itu kenapa tidak najis karena Nabi Sallam suruh celup lagi lalat tersebut seandainya najis ya langsung dibuang. Apa manfaatnya Nabi Sallam itu suruh celup? Kalau alasannya itu karena itu tidak najis. Maka di sini para ulama misalkan semisal lalat itu pokoknya setiap hewan yang memiliki darah tidak mengalir seperti nyamuk, ya lalat yang termasuk atau yang semisal itu. Kemudian yang ketiga, samak, ikan. Dan di sini bukan hanya terbatas untuk ikan, tetapi setiap hewan yang hidup di air. Ya, setiap hewan yang hidup di air. Itu dikecualikan dari bangkai yang haram Jadi semuanya yang hidup di air Terserah itu mau hidup di air Darat Air danau, air telaga Air payau ya, Air laut Pokoknya asalnya itu hidup di air Maka bumi halal Terserah namanya itu nanti mirip dengan hewan yang haram Nanti ada singa laut Ada anjing laut ya Mungkin ada manusia laut lagi ya. Pokoknya yang mirip Pokoknya kalau dia asalnya hidup di air Maka dia dihukumi halal Termasuk juga yang punya taring Hiu misalnya ya Itu tetap juga dihukumi halal Setiap hewan yang hidup di air itu halal Nah, nanti disini para ulaman bersilisih tentang ee, Buaya Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Buaya yang meskipun dia itu bertaring Tetapi asalnya itu adalah hidup di air Buaya meskipun dia itu bertaring Tetapi asalnya itu hidup di air Maka pendapat yang lebih kuat Sebagaimana pendapat dari Syaa Muhammad Dan Syaa Abdul Aziz bin Bas Buaya itu halal Karena dia termasuk hewan air Adapun hewan yang hidup di dua alam Ya maka asalnya itu halal kecuali kodok atau kacang dan sebangsanya itu haram karena Nabi ﷺ itu melarang untuk membunuhnya kalau dilarang dibunuh bagaimana mau bagaimana mungkin dimakan dibunuh saja nggak boleh ya bagaimana mau di, dimakan kemudian yang keempat bangkai yang tidak dihukumi haram ya berarti nanti tidak najis juga adalah bangkai belalang. Ya berarti di sini adalah bangkai belalang. Jadi boleh katakan li anna tahiratun semua itu tadi semua bangkai tadi yang disebutkan semuanya itu suci. Semua bangkai yang disebutkan tadi semuanya itu suci. Dalil-dalilnya. Beliau biasa menyebutkan dalil-dalil terakhir. Tadi untuk kencing dan kotoran manusia tidak beliau sebutkan Karena sudah ma'ruf Sudah tahu bahwasannya itu najis ya, Bahkan ini disepakati Darah beliau katakan najis Itu karena firman Allah subhanahu wa ta'ala wadamu" Dan seterusnya Itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 Diharamkan bagi kalian bangkai Diharamkan bagi kalian darah Maka beliau berdalil dengan ayat ini Karena diharamkan maka konsekuensinya itu najis karena haram kan konsekuensinya itu najis maka nah, jawabannya tidak demikian ya yang lebih tepat dalam masalah ini darah itu tidak najis kaidahnya adalah segala sesuatu yang najis itu pasti haram tetapi yang haram itu belum tentu najis kemudian dalil bahwasanya bangkai manusia itu tidak najis Jadi disebutkan diantara bangkai yang tidak najis ya itu adalah bangkai manusia Beliau sebutkan, ya, Nabi SAW itu bersabda: Almuk minulayyan yanjus hayyan walamaitan. Manusia yang tidak kena cius baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ya, manusia yang tidak kena cius baik dalam keadaan hidup maupun mati. Kemudian, tadi kita lihat di surat al-Maidah ayat tiga juga disebutkan bangkai di situ. Ya, disebutkan bangkai. Nah, tapi nanti dilihat di uh, dalil berikutnya lagi beliau sebutkan ada bangkai yang dikecualikan. Beliau katakan, oh ma'itatani wat dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, dua bangkai dan dua darah. Maknanya menunjukkan asalnya ini. Selain itu tadi berarti dihukumi bangkai yang haram, dihukumi darah yang haram. Dua bangkai yang yang dibolehkan, ya, yang dihalalkan itu apa? Fa'amal ma'itatan. Adapun dua bangkai itu adalah falahu tuwa lejaroh. Yaitu ikan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian dua darah itu apa? Wa'amad damani falsafah itu watihal, yaitu hati dan limpa. Ada sindir kalau yang Wahamat dan ibnu Majah. Maka di situ menunjukkan bangkai yang dikecualikan haromnya dan juga disebutkan juga darah yang masih dibolehkan yaitu kabit watihal, ya limpa dan hati. Lalu beliau sebutkan pada poin ke-28. Ya, beliau sebutkan tentang kotoran hewan yang halal dimakan. Jadi kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, apakah itu najis atau tidak? Beliau katakan wa amma awrasul haywanat al-makula wa abwaluh, adapun kotoran hewan yang haram dimakan, kotorannya, begitu juga kencingnya. Ya, fahiya tahiratun, maka itu dihukumi suci ya itu dihukumi suci. Jadi kalau hewan yang khon, kotorannya dan juga kencingnya itu najis. Tetapi kalau hewan yang halal dimakan, ya, maka kotorannya dan kencingnya itu suci. Maka kesimpulannya, ya, kalau kotoran sapi itu masih suci, ya kotor ya kotor. Tetapi itu masih suci. Ya. Kemudian kambing juga demikian, ya, ayam juga kotorannya juga demikian, itu masih dikatakan suci. Lalu bagaimana dengan mani? Ya, bagaimana dengan mani? Beliau katakan pada poin 29, apakah mani itu najis atau tidak? Beliau katakan secara tegas wa maniul adami tahirun. Dan mani manusia itu adalah suci. Ya, mani manusia itu suci. Jadi bukan najis. Karena apa? Beliau berikan alasan di sini. Ya, karena di sini sebagian ulama katakan itu najis. Tapi bagaimana pendapat beliau di sini dan jika ini jadi pendapat mazhab Syafi'i, ya, pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya mani itu suci. Alasannya, diantara alasannya di sini. Beliau katakan karena Nabi sallallahu ya, yusilu ratbahu wa yaqruku yabisahu. Nabi sallallahu itu biasa. Bagian bahasa dari mani tadi kalau mani dalam keadaan bahasa beliau itu cuci. Tapi yang keringnya beliau itu keren. Cuma dikerip saja. Kan mani nanti jadi krem. Kering. Yang kremnya itu beliau krem. Seandainya mani itu najis maka tidak cukup dengan krem tadi. Krem ini tidak cukup. Tetapi apa? Harus dihilangkan ainnya, dihilangkan bentuknya secara utuh. Karena di krem di sini tidak sempurna. Ainnya itu masih ada di situ. Ya, jadi nabi rasulah itu kadang itu mencuci. Dibersihkan semua, kadang lain waktu beliau itu cuma mengkeriknya saja Maka kesimpulannya, karena keadaan dari sosial dan sebagainya seperti itu Maka menurut pendapat yang buat, mani itu masih suci Namun kalau madi, kalau wadi itu najis ya Madi atau wadi itu najis Beda dengan mani Mani itu air yang warna putih, keluarnya itu dengan syahwat Ya dan biasa baunya itu seperti bau tepung atau telur. Kata ulama syafi'i, ya bau tepung atau telur. Ya keluarnya itu dengan syahwat, terasa enak, rasa lezat. Itu namanya mani. Kalau mati itu keluar itu untuk mukadimah, ya awal sebelum hubungan suami istri. Dan keadaannya itu keadaan mani itu berbeda dengan mazli. Kalau wadi itu yang keluar di akhir kencing. Ya, wadi itu keluar di akhir kencing Itu di hukumi najis Dua benda yang terakhir itu masih dan wadi di najis Tapi kalau mani, menurut pendapat yang kuat tetap suci Lalu pada poin ke-30 ke Beliau jelaskan tentang Air kencing Anak kecil Laki-laki Ya Air kencing, anak kecil, laki-laki Bahas tentang air kencingnya Kotorannya di sini tidak termasuk. Kotorannya tetap di sebagaimana mau manusia. Umumnya yaitu najis. Sekarang yang dibahas tahu Pak, yang dibahas itu adalah Kencingnya saja. Tapi yang di sini dibahas adalah anak laki-laki. Yang -laki. masih kecil. Artinya di sini yang bagaimana dia sebutkan? Alladzilam ya'ul li ta'am lisyahwatin. Yaitu yang belum makan makanan dengan kemauannya sendiri, ya, belum makan makanan dengan kemauan atau keinginannya sendiri. Jadi anak kecilnya itu masih murni mengkonsumsi asi, makanan itu cuma tambahan saja, tapi masih murni asi. Anak kecil laki-lakinya, ya masih murni mengkonsumsi asi. Namun kalau sudah makanan Bubur misalnya itu sudah jadi makanan pokoknya, yang asi itu sedikit dibandingkan dengan buburnya, maka tetap ini tidak masuk. Tapi yang dimaksud di yang dimaksudkan sini adalah yang jadi makanan pokoknya itu adalah asi, belum makan makanan yang lainnya. Makanan yang lainnya cuma tambahan. Maka kata beliau di sini bagaimana cara mengatasi kencingnya? Kencingnya tetap nafis. Nih kesimpulannya kencingnya tetap nafis. Dalil ini juga menunjukkan kencing itu nafis. Namun yang dibahas ini adalah cara membersihkannya Cara menghilangkan najis tersebut Yaitu untuk kencing Bayi, laki-laki Cara pembersihannya adalah Yaitu cukup air kencingnya itu diperciti Cukup air kencingnya itu diperciti Tidak mesti dicuci atau disiram seperti bayi perempuan Maka ini menunjukkan bahwasanya dalil ini juga menunjukkan laki-laki dan perempuan itu berbeda, gender nggak ada di sini, ya, persamaan gender nggak ada di sini. Bayi laki-laki sama bayi perempuan itu berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, Islam itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Islam itu agama yang adil, adilnya lihat kondisi, ya, laki-laki dapat dua jatah daripada perempuannya itu lihat kondisi laki-laki itu nampung banyak orang, perempuan apa? numpang pada suami. Atau masing ditanggung oleh orang tuanya Sehingga laki-laki tentu harus lebih banyak daripada perempuan Tidak bisa di sini disamakan Itu oh, tidak bisa Ini kan sama-sama anak Laki-laki sama perempuan harus sama Itu tidak adil namanya Itu tidak adil, itu Zolini Karena kalau adil ya disediakan dengan kondisi Kalau kita punya anak SMA dengan punya anak SD Mana kebutuhannya lebih banyak ya SMA butuh laptop Semua SD pakai laptop ya belum butuh itu nggak adil namanya kalau bisa meratakan yang adil itu lihat kondisi masing-masing jadi adil itu belum berarti sama tidak berarti harus sama tapi memperhatikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya sama dengan di sini kenapa alasannya perempuan sama laki-laki beda diantara alasan yang dikemukakan oleh ulama syafi'i karena laki-laki itu banyak pentingnya itu menyebar sana sini Pipisnya itu sembarangan. Muter, kan bisa muter Kalau perempuan cuma di satu tempat Makanya karena sulitnya seperti itu Cukup diperciki Beda Karena kondisi kencingnya juga beda Gak bisa disamakan Ya hadis semacam ini, ini Ditolak oleh orang-orang yang Terus menyuarakan harus ada Persamaan gender Itu keliru Nah, di sini kita lihat dalilnya itu apa? Nabi Sallam itu katakan, sebagaimana Nabi Sallam itu bersabda, "Yuk salin bau dari hati, wayu rasu min bau lembulan." Yaitu kencing bayi perempuan itu dicuci. Ya, jadi tidak cukup diperciki, tapi dicuci sampai hilang. Namun untuk kencing bayi laki-laki itu cukup diyurushu diperciki. Ruha Abu Daud dan Nasai Di sini diriakan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai Dan di sini disesaihkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari Jadi cuma diperciki saja Ambil air, pencing banyak laki-laki Cuma diperciki, cukup Dan ini masih ada Baunya nanti akan beliau jelaskan Di sini masih ada warnanya situ Nanti akan beliau jelaskan, pokoknya itu caranya seperti itu Misalnya e, kencinya di karpet ya bisa dengan cara seperti itu. Namun kalau mau dicuci juga diperbolehkan itu lebih bagus biar tidak mengganggu. Tapi kalau kondisi darurat tadi, misalnya anaknya ini harus diomong terus, ya maka cukup diperciki saya sudah bisa dibawa kemana-mana. Kalau lagi-lagi kalau perempuan berbeda harus dicuci. Kemudian pada poin terakhir dalam masalah najis ini beliau menjelaskan tentang Bagaimana kalau jika masih ada bekas najis? Bagaimana kalau masih ada bekas najis? Maka beliau katakan, wajib zhalat ainun najasah jika sudah hilang bentuk najisnya. Ini kotoran, ini teleknya ini sudah hilang. Ya sudah bersih dari situ. Maka beliau katakan tempat najis tadi yang ada najis tadi itu sudah dianggap suci. Lalu beliau katakan walamnya warwabakoh ulau ni warrihi dan tidak masalah kalau masih ada sisa warna dan masih ada sisa baunya. Yang penting tadi bentuknya itu sudah hilang. Ya, yang penting tadi bentuknya itu artinya. Benda najisnya itu sudah hilang dari situ. Kalau kita sudah hilangkan tadi misalnya ada kotoran, ya, tidak sengaja ada kotoran manusia di celana kita. Sudah dihilangkan. Ya, kotorannya tadi sudah dihilangkan, sudah dibuang. Masih ada warna coklat? Ini sisa. Ya, masih ada warna coklat, maka jawabannya di sini beliau katakan tadi, la yadurruba qaulallahu ni wa Maka masih ada sisa. Warna atau sisa bau itu tidak masalah. Sempenting apa? Bentuk Najisnya itu hilang, benda najisnya itu hilang. Maka kencing juga sebesar itu sudah berusaha dicuci, cuci, cuci, Eh, ternyata masih ada, ada warna coklat sedikit. Ya, ada warna coklat sedikit. Kalau sudah dipaksa nyuci, nyuci sudah bersih ya sudah. Masih ada sisa itu dimaafkan. Apa dalilnya? Beliau berdalil dengan hadis tentang masalah darah wanita di sini. Beliau bawakan hadis dari Khaulah tentang darah haid. Ketika itu darah haidnya itu mau dicuci. Terus, ya Nabi ﷺ katakan, Yakfi kilmah, Yakfi kilmah, wala yadur ki asarhu, wala yadur roki asarhu. Cukup bagimu bersihkan dengan air. Maka tidak masalah dengan bekas yang ada di situ, ya bekas dari warna darah tersebut, ya ataupun ada baunya sedikit, yang penting bentuk darahnya tadi benda, bendanya tadi sudah hilang, berarti darahnya itu sudah hilang, sudah dihilangkan dari celana misalnya atau dari baju misalnya itu sudah hilang ya sudah, masih ada sisa di situ itu dimaafkan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana Islam itu memberi kemudahan bagi kita, ya tidak memberatkan ya tidak memberatkan jangan sampai punya anggapan ya Itu harus dihilangkan secara utuh kalau kita sudah berusanya sudah ya maka kalau masih tersisa ada warna ataupun bau di situ itu masih dimaafkan yang penting benda najisnya itu sudah hilang dari tempat ataupun celana ataupun pakaian di situ Nah, ini di bagian itu pem akhir pembahasan dari masalah narsis. Sebelum masuk ke pembahasan wudu, ya, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan jika ada yang ingin pertanyaan Gimana, Biasanya kita masuk lewat yang puasa. Kemudian kan puasa menjadi kita luka tidak. Sesampainya kita buat guru berjalan. Puasa tidak batal. Ya selama tidak ditelan. Jadi kalau cuma dibuang sebagaimana ketika puasa itu masih boleh orang yang butuh untuk mencicipi makanan, ya lalu dia cuma mencicipi setelah itu dibuang maka puasanya juga tidak jadi masalah. Sama juga dengan hal tersebut. Ada lagi, Bapak. Misalnya kotoran kudus ya sapi atau kambingnya atau nah, ayam. Tadi umumnya gimana nasi itu tidak kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam suci. Kalau kotorannya suci maka halal diperjualbelikan. Tapi kalau kotorannya itu najis maka tidak boleh diperjualbelikan harus diberikan secara cuma-cuma. Misalnya kotoran babi. Ya dari dijadi ditaruh di satu tang, kemudian dijadikan gas, bisa nggak itu? Jadikan kompor gas Jadi kotoran babi atau kotoran manusia, boleh nggak? Boleh tapi dapat gratis kotorannya tadi, nggak boleh diperjualbelikan. Yang harus dapat gratis, cuma-cuma, kasih gratis. Kalau minta bayar, berarti uangnya uang kotor. Uang Kembali ke kaidah tadi Burung dara halal dimakan atau tidak? Halal Kesimpulannya tadi Kotoran dari hewan yang halal bagaimana? Suci atau kan najis? Suci Berarti tidak masalah, cukup dihilangkan saja kotoran tadi ya, sudah Tidak ada masalah di kotoran tersebut Pakmu ini tidak jadi najis Cuma kotorannya saja dihilangkan dia kelihatan bersih Itu saja Ya boleh Ada lagi? muntah seperti misalnya kambingnya muntah kambingnya muntah apakah menjadi sabakan tidak <tuk> <tuk> <tuk> karena makanan hal dimakan maka yang keluar dari tubuhnya itu adalah suci sebagaimana kotorannya sendiri itu suci sama halnya dengan muntahannya juga suci adapun untuk manusia ini kita garisin muntah manusia apakah najis ataukah tidak? Di sini para tamu bersisi pendapat. Ya, hadis yang membicarakan muntah itu najis hadisnya atau ini. Jadi yang lebih tepat muntah juga tetap suci sebagaimana hukum asal benda yang kita sudah singgung sebelumnya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Kotor, cuci itu belum tentu menunjukkan najis. Najis itu ditentukan oleh dalil. Ya, najis itu ditentukan oleh dari enggak bisa cuma sembarangan aja karena ini bukan golongan yang masuk di masjidnya hukum najis. Enggak boleh. Ya, saya bukan golonganmu, tapi kamu masuk di golongan kita masuk ke masjidnya di mesin masjid tersebut apa ah, tentukan itu najis. Ya, najis itu berserakan dalam kotor itu belum tentu najis. Hmm. Jika darah yang tertinggal pada urat dihukumi suci, bagaimana dengan sentuhan? Ya sama. Yang dimasukkan dengan darah yang najis itu darah yang dialirkan Jadi ketika sembelih, darahnya itu dikumpul. Ya sembeli kambing atau sapi itu jelas kelihatan darahnya itu dikumpul karena itu namanya darah mengalir. Tapi darah yang tersisa ya, pada daging, pada tulang juga di sini termasuk, ya pada bagian-bagian yang lainnya itu bukan darah yang mengalir lagi. Itu bukan darah yang masuk. Ya, tapi yang di bakteri maskuh itu tadi adalah darah yang tadi itu yang dialirkan ketika menyembeli dikumpulkan maka itu adalah darah yang haram dimakan. Najisnya tadi kita sudah bahas pulang tepat, yang pulang di tempat darah najis semua darah haid. Kurang kedua. Seluruh binatang buas itu najis. Bagaimana penjabarannya? Jika hanya menyentuh atau jika kita dalam kondisi basah tersentuh bulu atau tubuh mereka Walau orang ini pendapat yang dipilih oleh Syed Al-Rahman bin Asa'a Sa'adi Yang sisi pendalilannya kami belum mengetahui hal ini Tetapi pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini untuk hewan buas Kondisi tubuhnya itu tetap suci sebagaimana hukum asal segala sesuatu Karena ingin menyatakan itu najis bulunya ataupun bagian-bagian tubuhnya itu butuh dalil ya itu butuh daling ya harus ada daling yang khusus untuk masalah anjing saja kalau ini misalnya digasalkan untuk anjing maka pendapat yang diterpa sebagaimana sudah disinggung kemarin anjing yang nafis itu cuma air liurnya air liurnya juga untuk yang mencuci tujuh kali itu ketika air liurnya tadi itu meminum atau menjilat wadah yang berisi air kita diperintahkan cuci tujuh kali tekstual hadis menyebutkan seperti itu karena Kalimat yang itu pakai konteks kalimat syarat maka kalimat syarat itu yang dimaksudkan adalah cuma seputar kalimat tersebut aja kalimat tersebut itu saja tidak pada hal yang lainnya jadi cuma narsisnya itu anjing tidak bisa dikaitkan dengan uh, babi tidak bisa juga kita analogikan dengan hewan buas walau alam yang masih pendapat yang masih kami pegang ya untuk hewan buas tetap kondisi tubuhnya itu suci. Manusia selagi hidup dan mati itu suci, ya. Bangkainya tetap dihukumi bangkai. Ingat ya bangkainya itu tetap dihukumi bangkai. Maka di sini ada yang tanyakan, berarti kalau ada yang makan bangkai manusia nggak apa-apa? Tidak seperti itu. Dalang ayat itu sudah jelas dalam surat al-khuwajrah. Bagaimana ayatnya tentang Hukum Gibah. Hmm? Ayuh kita tinjau mana. Ayuh hidup akhirnya Allah lah makhluk si maydal fakir itu Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian itu sendiri? Tentu saja kalian tidak suka. Ini bangkai yang atasnya enggak boleh. Bangkai yang atasnya enggak boleh. Itu dalam ayat sudah dijelaskan sebelumnya. Maka yang dimasukkan tadi tetap itu dikatakan bangkai tapi bangkainya itu masih ya masih suci. Tetapi memakannya tetap tidak boleh ayat sudah menjelaskan demikian Bagaimana membersihkan rumah bekas penghuni yang memelihara anjing? Jelas kita belum tahu najisnya sudah hilang ataukah belum. Apapun perlu mencuci rumah itu dengan tanah sebanyak di hutan. Kalau turunnya tiga lantai ya cuci semua dengan ya, tanah dan setelah itu cuci yang ya, sampai cuci ke tujuh. Yang lebih tepat di sini saya sudah jelaskan bahwasanya Najisnya anjing yang diperintahkan cuci tujuh kali itu cuma ketika anjing itu menjilat bencana yang berisi air, ya. Karena ada serampe katakan dalam hadis, kita walau kalbu aw tidak syaribat kalbu jika anjing itu menjilat atau jika anjing itu minum di pakai isim syarat <tuh> mau lebih jauh lagi tentang kaidah kaidahnya dalam usul fikih adalah kalau pakai kalimat syarat maka cuma seputar apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut tidak di luarnya berarti yang berlaku itu cuma pada anjing yang berlaku itu cuma pada cilatan yang dijila juga bejana karena namanya minum itu di sesuatu yang ada air di situ ditampung di, di ada air di situ jadi pada bejana pada piring kemudian pada sendok dan seterusnya ya berarti benda-benda semacam ini yang perlu diwaspadai, apalagi pun seluruhnya itu tidak dihukumi mesti dicuci tujuh kali. Ada lagi? Ya boleh. Gimana sekarang ini kan kalau bayi itu dicuci ya, gimana kalau misalnya dewasa itu misalnya percikan pakaian atau jadi yang terjadi pada kulit bayi? Kencingnya orang dewasa Jadi masalah cipratan tadi cukup sekali saja sudah cukup Kalau yang dimasukkan dengan cipratan tadi itu berlaku cuma untuk siapa? Untuk bayi laki-laki Bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi asi. Dewasa masih mengkonsumsi asing? Hmm? Cara membersihkannya menghilangkan sampai najisnya itu hilang Benda najisnya itu hilang Dicuci Jadi gak cukup diperdiki Dicuci sampai itu hilang Satu kali gak bersih ya dicuci ulang lagi sampai hilang Kalau masih ada bekas tadi ada warna Atau bawah yang bekas itu dimaham Ada lagi? Nah, Sebelumnya ada kita tapi sudah Sembelihan ahli kita selama tidak ketahuan dia menyebut nama selain Allah maka asalnya halal. Selama tidak ketahuan. Tapi kalau ketahuan dalam penyembelihannya dia menyebut nama tuan-tuan dia ya, nama Yesus misalnya, maka itu jelas langsung hukum haram. Selama tidak ketahuan saja. Perlu enggak cari tahu enggak perlu. Ya, perlu cari tahu. Karena nggak diperintahkan cari tahu di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa daging. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kami nggak tahu daging ini dibaca Bismillah ataukah tidak? Boleh nggak kami makannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma memerintahkan, ya makanlah, namun sebut terlebih dahulu Bismillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat cari tahu nggak? Kamu harus ngecek nih di pasar. Ini siapa yang nyeblik. Enggak, tapi Nabi SAW selama apa? Makanlah tapi sebelumnya sebutkan Bismillah, sudah selesai Islam tidak mempersulit seperti itu Ya, maka untuk kali ini Tapi demikian, selama tidak ketahuan Dia menyebut nama selain Allah Maka dagingnya itu haram Tapi kalau ketahuan ditambah lagi secara punya yang tidak benar Maka jadi haram Tapi asalnya seperti itu, sama untuk Daging muslim juga, apakah muslimnya ini? Ini kembali ke masalah salat atau tidak? Muslim yang nyembeli ini sonat atau tidak Asalnya kalau Memang ini dari negeri muslim ya, ya Dagingnya itu halal Tapi kalau ketahuan bahwa ini biasanya Dia beli dari pasar ini, pasar ini biasanya jual bangkai Atau biasanya beli dari Yang jual ini Jual ini gak sonat Yang nyembeli dia sendiri Maka gak boleh, kalau ketahuan Tapi kalau selama tidak ketahuan Maka kemasannya itu halal Beda kalau misalnya Hidup di daerah yang mayoritas bukan Arab kita bukan Muslim misalnya di Bali itu beda lagi kondisinya beda Kalau di sana yang nyembeli misalnya daging di situ ya harus jelas-jelas tahu ini apa yang yang nyembeli itu siapa. Tapi kalau di sana ya jelaslah mayoritas bukan Muslim dan Arab kita kita perlu hati-hati tempat macam itu. Tapi kalau misalnya di tempat yang di situ mayoritas Arab kita Muslim ya maka dagingnya hukumnya seperti mana? Bagaimana dengan orang mayoritas itu yang lain Begitu juga masalah jadi impor juga demikian Daging impor dari negeri kafir itu bagaimana dilihat Negeri kafir ini itu alikitab atau bukan Kalau e, dari negeri yang tidak kenal anggot agama Negeri yang menyembah matahari Negeri kompucu, tidak boleh dimakan Tapi kalau itu negeri alikitab Asalnya itu masih boleh selama tidak ketahuan Dia punya nama Allah. Kotorannya ya, yang pendapat, Ada sebagian orang-orang gitu -orang pendapat dalam mazhab yang lain saya lupa untuk mazhabnya persis ya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad ini mazhab Imam Ahmad ya. Mazhab Imam Ahmad itu suci. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sepertinya najis. Ya, menurut mazhab Syafi'i sepertinya najis. Tapi orang-orangnya tepat di sini ya. Tapi pendapat kita rujuk pada dalil dalil mengatakan bahwa itu tidak najis. Pendalilannya itu dari dalilnya itu, dalil. itu hadis Sironiin itu dari hadis Sironiin ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus ya ada unta di situ unta sodakoh kemudian mereka itu minum dari kencing dan memanfaatkan susunya ya kencing unta unta halal dimakan atau tidak halal ya dimanfaatkan kencingnya unta ya dari situ para ulama analogikan setiap hewan yang halal dimakan kotorannya itu suci. Ya, kencing dan kotorannya itu suci. Karena seandainya itu najis, tentu minum saya oh, nyentuh saya enggak boleh, disuruh minum. Minum-minum kencingnya unta. Bahkan nanti dimisalkan untuk sapi untuk kambing seperti itu karena sama-sama luarnya halal dimakan. Ada lagi? Penyakit atau apa? Kaya biasa dengan. Kalau ragu-ragu Enggak -ragu, boleh diperhatikan, ya. Kalau yakin baru diperhatikan. Yakin lah ya sudah bisa. katakan yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Kalau cuma was-was tuh enggak boleh diikuti, ya. Kecuali pas sampai yakin. Saya setiap keluar yang karena penyakit itu keluar lagi. Yakinlah seperti itu. Yakin baru dituruti. Tapi kalau itu masih was-was masih ragu-ragu. Ini kayaknya kayaknya itu malah masih ragu-ragu nggak -ragu, boleh diikuti sampai datang yakin. Kalau kita yakin, yakin kalau itu penyakit maka nanti itu kembali ke masalah seperti maziy, maziy ketika itu alifin alitolib itu orang yang biasa keluar maziy maka Nabiﷺ itu katakan maka setiap kali sholat tuh, engkau itu bersihkan kemaluanmu, ya kemudian nanti sholat dalam keadaan seperti itu kalau keluar di tengah-tengah sholat ya sudah itu dimaafkan kemalunya seternya jadi kalau mazi ya ini pelakunya bersama dengan mazi tadi ya, kalau itu memang penyakit maka kalau mazi itu pelakunya cuma diperciki sini beliau tidak singgung tentang masalah mazi ya mazi itu kalau kena celana, maji itu Perlakuannya cukup diperciki Begitu juga dengan wadi, itu cukup diperciki Ini termasuk najis yang Saya sebut kemarin najis muhafafa Najis yang diperingan, jadi cukup diperciki Saja, itu sudah, maka perlakuannya Seperti tadi, tapi sebelum sholat Dia periksa celana dulu ya Ini yakin, ini bersih Sudah, nanti kalau tengah-tengah sholat Keluar, ya sudah, itu dimaafkan, sholatnya Tapi dia rambutkan dia bersuci sebelum sholat Terus dia melaksanakan sholat Dan kadang seperti itu Nanti setiap kali sholat nanti dilakukan sama seperti tadi Yang jelas Dalam masalah sholat Najis itu harus dibersihkan ya Itu harus dibersihkan Ini pendapat mayoritas ulama Namun masalah apakah Kalau kita mendapati najis Ya, itu jadi wudhu kita itu jadi batal bukan keluar najis misalnya kena kotoran manusia kita sentuh atau ken, atau kencingnya orang lain di kita sentuh nah ini masalah ini perselisikan oleh para para ulama ya. Walau, kalau orang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini menyentuhnya tadi itu tidak sampai membatalkan wudhu tetapi kalau dalam melaksanakan salam benda-benda tadi itu harus dibersihkan Ya benda-benda tadi itu harus dibersihkan Orang lama setiap kali membahas syarat sah Sasolat sebelum waktunya itu Tempatnya itu harus dibersihkan Dari segala sesuatu yang najis Pakaiannya harus memiliki pakaian yang suci Seperti itu Ada lagi? Uh -huh. Kulit bangkai yang disama Rinciannya itu dibagi Seperti pendapat Syamun Rinciannya Kulit bangkai yang Kita sudah Pahami bahasanya bangkai itu najis,nya kulitnya juga berarti najis. Sekarang masalahnya kulitnya ingin dimanfaatkan, maka kulit untuk kulit bangkai ini dirinci jadi dua. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Salawasahin, karena melihat ada dua dalil yang membicarakan hal ini. Nah, jadi beliau kompromikan, beliau simpulkan bahasanya kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan seperti kulit bangkai kambing atau sapi, kalau disamak, ya maka itu jadi suci. Namun berbeda halnya untuk kulit bangkai dari hewan yang haram dimakan, seperti kulit bangkai dari babi, kulit bangkai dari anjing, ya. Boi tadi masuk halal atau haram? Halal, ya, itu termasuk. Kulit bangkai dari ular. Ya, kulit bangkai dari ular. Maka hewan yang haram dimakan, kulitnya meskipun disamak tetap najis. Ya, kulitnya meskipun disamak itu tetap najis. Karena ya, ini masuk dalam hadis, iza ya Jika kulit itu disamak Itu jadi suci Itu adalah untuk hewan Yang asalnya itu halal Dimakan ketika hidupnya Jadi bangkai memang haram Tapi kulitnya ketika disamak Maka itu jadi suci Tapi kalau jadi dari hewan yang haram dimakan Misalnya ada dompet dari kulit ular ya, Tas dari kulit ular Itu tetap masih dihukum Bagaimana hukum untaran kucing Tadi sudah dijawab Masih suci kalau misalnya ketika kita sholat tapi keluar cehyan dari kemaluan, tapi bukan air kencing, itu punya apa? Kalau yakin itu bukan air kencing, ya. Misalnya itu najis, maka kalau itu keluar di tengah-tengah sholat dan tadi ini najis ya, kalau najis itu najis, maka tidak bisa dihilangkan di tengah-tengah sholat, ya. Maka dia harus bersihkan terlebih dahulu baru dia melanjutkan sholatnya. Tapi kalau najisnya itu bisa dihilangkan Sebagaimana Nabi SAW itu pernah sholat Kemudian menemukan di terompahnya itu ada najis Terus diberitahukan oleh malekat Di situ ada najis Kemudian Nabi SAW itu mencopot melepas sendalnya Kemudian melanjutkan sholat Kalau bisa diteruskan seperti itu Najisnya itu bisa dihilangkan tengah-tengah sholat Maka sholatnya itu berarti boleh dilanjutkan Maka kalau untuk ini Kalau yakinnya itu najis yang keluar Berarti kalau tidak air kencing Ya berarti itu maji atau wajib kalau mani, ini keterlaluan sekarang sudah masalah Kira mani. Kirapain? Oklin <laughs> cuma tiga ini dalam sholat, ya. kemungkinannya tiga ini kencing, masih atau waduk. Iya tak? Cairan ini. Maka ketika itu dia batalkan sholatnya, periksa celananya, ya kalau setelah itu kalau itu kotor dicuci, kalau tidak se ya ganti. Baru dia melanjutkan dia kembali mengulang sholatnya lagi. Tapi kalau itu bisa dihilangkan seperti tadi kotoran yang ada pada sendal tadi, ya, maka dilepas. Jadi tengah-tengah salah. Tapi kalau ini kan tidak mungkin dilepas, maka selanjutnya dia itu batalkan. Kemudian dia dalam keadaan sudah lepas bersih dari nafsu nafsu tadi, kemudian dia melanjutkan semangat. Ada lagi. Yang mana? Kotoran cicak, cicak termasuk nafsu tertinggi. Tidak, itu para ulama misalkan uh, seperti kotoran seperti hewan itu cicak yang ada di sekitar kita. Jadi kotorannya itu masih dimakan. Ya kotorannya itu masih dimakan. Menurut penelitian antropologi pawbatan dalam menggunakan air seni. Baik seni manusia maupun seni hewan. Kalau air seni kambing masih halal. Unta masih tadi boleh diminum. Ya, boleh diminum kan tadi ada ironiin tadi ya. Tadi disuruh minum dari air kencing unta. Itu hewan yang haram dik, itu hewan yang halal dik makan. Kotorannya itu masih suci. Nah, sekarang manusia bagaimana? Kotorannya tadi, ya. Kencingnya tadi bagaimana hukumnya? Najis, bukan suci. Tidak boleh minum dari air seninya sendiri karena juga tidak boleh obat itu dari yang haram. Ya, tidak boleh obat dari yang haram meskipun darah Beda kalau kita dalam keadaan daurat Ingin makan bangka itu keadaannya berbeda Karena apa? Penyakit dalam masalah penyakit Berobat itu enggak wajib Enggak ada ulama yang katakan wajib Karena tanpa berobat pun Penyakit itu bisa sembuh Tidak mesti juga dengan cara berobat dan mengobat Bisa juga dengan rukial Itu bisa sembuh Baca-baca ayat -baca al-Quran itu bisa sembuh Jadi itu bukan alasan Untuk berobat dengan ayat senil Ada lagi? sebelum kita istirahat Sebelum menit baru kita lanjutkan lagi saya disuruh sampai siang karena waktu saya bolos satu kali atau dua kali. Ya benar. Ya. Hmm. Sunthik pakai? Nah, jadi di kolas di sini. Okay. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis memang katakan kalau muskulin kamar haram. Setiap yang memabukan itu adalah kamar. Ya, setiap memabukan itu adalah kamar dan setiap yang memabukan itu haram. Kaidah dari nabi. Ya, kaidah dari nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang lainnya, ya untuk untuk kamar, untuk minuman yang memabukan tadi, kalau minum sedikit itu, kalau minum banyak itu memabukan. Lima botol itu memabukkan, ya. Maka minum satu tetes juga haram Ini tentang masalah Khomer dan kaitannya dengan khomer dulu Kita bahas Nah sekarang untuk alkohol itu bagaimana? Ingat Tidak ada dalil yang katakan bahwasannya alkohol itu khomer Ada yang pernah temukan dalil? Yang katakan bahwasannya alkohol itu khomer Tidak ada dalilnya Jadi kalau dalam presenti kalian Itu masih menganggap alkohol itu khomer Itu khotok, itu salah Tidak ada dalilnya tidak ada dalil yang pernah mengatakan alkohol itu kamar. Kalau ada yang datangkan dalilnya, munggu silakan datangkan. Tidak ada dalilnya sama sekali yang katakan alkohol itu kamar. Terus kalau ada yang katakan bahasanya alkohol itu turunan kamar, iya alkohol itu turunan kamar. Tapi alkohol itu banyak jenisnya. Alkohol itu banyak jenisnya. Ya. Kalau yang memampukan, ya, yang memampukan itu dari jenis etanol. Ya, jadi jenis etanol, dan alkohol itu masih banyak yang lainnya, jenisnya itu banyak ya. Ada pokoknya yang gugusnya terakhirnya itu OH Gugus terakhirnya itu OH Paham pelajaran kimia ya? Bisingan Nah pokoknya itu, jadi berbeda-beda Sehingga persepsi alkohol itu komertari itu perlu dihilangkan karena tidak ada dalilnya Ini harus dihilangkan dulu dari pikiran Ya, tidak ada yang mengatakan seperti itu ataupun ulama yang berpendapat seperti itu. Mereka juga tidak bisa mendatangkan dalil, mana dalilnya mengatakan alkohol itu khamar? Mereka tidak bisa mendatangkan dalilnya. Ya, jadi pendapat yang lebih tepat dari ini alkohol itu beda dengan khamar. Khamar yang haram ya, alkohol yang haram itu cuma alkohol yang memabukkan. Ya, alkohol yang memabukkan. Kalau tadi pakai yang itu antiseptik kan itu. Coba diminum, mabuk atau enggak? Mabuk kata mati, ya mabuk atau mati? mati, ya sudah selesai. Itu bukan homor itu masuk racun, beda lagi. Ya, tak? sebagaimana ada baygon misalnya, ya baygon kan cuma disemprot di ruangan. Kalian disuruh minum apa? Enggak kan? Kalau minum nggak jadi racun, ya kan? Beda, sama dengan itu. Maka hukumnya sama. Jadi tidak ada masalah berarti. Jadi yang haram alkohol yang haram itu cuma alkohol yang memabukkan. Simpel pikirannya logis kan? Logis, logis pakai dalil juga. Dan katakan alkohol itu khamar itu tidak ada dalilnya. Alkohol dari fermentasi. Alkohol eh, saat ini ya, karena saya pernah magang di pabrik alkohol bukan pabrik alkohol ya, pabrik cuka ya di Solo sana alkohol itu pembuatannya memang dari fermentasi dari fermentasi tetes tepung diolah fermentasi ya kemudian jadi alkohol diolah lagi jadi asal tadi diolah lagi jadi asam asetat sudah akhirnya itu cuka yang kita konsumsi itu asalnya dari alkohol dulu seandainya kalian haramkan alkohol seperti ini berarti nggak boleh konsumsi cuka karena cuka zaman ini tidak ada seperti zaman dulu ya cuka itu produksinya seperti itu harus lewat alkohol ya berarti nggak usah makan makan cuka lagi nggak usah makan bakso, itu kan biasanya pakai cuka ya kan, ya? ini nggak boleh, nggak boleh cuka itu atau vinegar itu nggak boleh, suasana seperti itu, ya maka untuk alkohol kesimpulannya untuk alkohol ya itu adalah senyawa tersendiri, bukanlah homer, asalnya itu bukanlah homer alkohol itu punya punya persentase tersendiri. Ada yang rendah, itu yang bisa diminum Itu paling cuma sampai 30% atau 40% itu maksimal Itu pun diproduksi bukan cara fermentasi cetas tebu tadi Itu didiamkan eh, perasan kurma atau perasan anggur itu beberapa tahun Itu baru tingkatannya tinggi, harusnya diistilasi lagi Ya, Akhirnya dapat di, dapat hasil ekstrakannya, jadi alkohol minuman, alkohol tingkat tinggi Sampai persennya itu sampai 40% Di atas itu tidak mungkin lagi di atas itu tadi digunakan untuk antiseptik, digunakan untuk hal yang lain yang gak mungkin diminum, ya. Jadi perlu hilangkan persepsi di sini, alkohol itu bukanlah kamar. Itu sekali lagi saya selalu tekankan kan seperti itu, alkohol itu bukanlah kamar. Kalau katakan alkohol itu kamar itu tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Tidak ada. Kan biasanya pakai apa dalil? Kan tidak ada dalilnya itu. Ya, makanya persepsi ini itu harus hilangkan, ya. Baru nanti kita bahas tentang masalah alkohol yang lainnya. Bagaimana umumnya cairan orgasme dari wanita yang keluar? Cairan di sini ini yang disebut dengan cairan madi. Jadi cairannya itu najis, yang ini berbeda dengan nani. Cairannya itu najis dan itu kalau kena cairan itu mesti dibersihkan. Ya, Biasanya bisa perlu dipercekik itu cukup, tapi dibersihkan lebih bagus, ya. Dan cukup berwudu, ya, selama tidak menyentuh kemaluan dengan kemaluan. Bagaimana dengan binatang fasik seperti tikus, cecak, tokek, dan kecoa? Tadi kalau cecak itu dimakan karena ini binatang yang ada di sekitar kita, tapi yang lainnya tikus dan macam-macam ya, itu masih dianggap najis al-an. Ala. Karena ini hewan yang haram dimakan. Ada lagi? Sebelum kita istirahat dulu baru kita lanjut. Romdi, Romdi, reka. Proses pembuatannya bagaimana? Rumnya dipakai bagaimana? Tanya hasil rotinya atau penggunaan rumnya? Beda nanti. Kalau yang ditanya itu e, penggunaan rumnya, rum itu kommer. Jadi ketika dia beli dia beli kommer. Ya, tapi kalau yang ditanya hasil akhirnya itu beda lagi karena alkohol itu biasanya kalau dididihkan dia itu e, titik didihnya di bawah air. Ya, Jadi cuma e, Tidak sampai 100 derajat itu sudah hilang Ya, Tidak sampai 100 derajat itu sudah hilang Jadi kalau pembuatan hasil akhirnya Nanti alkoholnya itu jadi hilang Rumnya itu jadi hilang Hasil akhirnya tidak ada rum lagi Maka tidak ada masalah Tapi pas ketika membeli tadi Dia itu membeli rum, homer Itu benar mabuk kan? Boleh makan rotinya Tetapi tidak boleh buat roti dari rumnya Beda Bagaimana? Beda Karena kita bahas hasil akhirnya Makanya saya kena ditanyakan hasil akhirnya Atau proses pembuatannya Proses pembuatannya gak boleh Karena rohnya tadi diperoleh dengan beli rum Itu beli homer Beli homer itu gak boleh Naga Salaam itu melaknat orang yang minum homer Orang yang beli, orang yang ngantarkan dan seterusnya Yang kerjasama dalam homer itu dikonsumsi Gak boleh Tapi hasil akhirnya itu beda lagi Kita bahas hasil akhirnya untuk memakan protein itu beda lagi Kasusnya berbeda karena ketika itu rumnya sudah hilang bersih karena sifat alkohol itu di bawah titik didih akhir. jadi sudah menguap ya sudah menguap biasanya itu sudah menguap seluruhnya ada lagi pakai parfum pakai parfum para setamal yang pakai kain oh, obat-obatan ya Maka di sini ada ketetapan dari dari MOI. Karena di sini dari sisi bahaya. Dari sisi bahayanya. Nah, kalau alkoholnya itu kurang dari 1% itu masih boleh. Tapi kalau lebih dari 1% itu tidak boleh. Ini ketetapan MUI. Karena di sini masalah bahaya kalau lebih dari 1%. Jadi yang kita bahas tadi yang sudah dibahas tadi ini untuk keluar tubuh. Tapi kalau dalam tubuh penggunaan dalam tubuh ini pembahasan yang berbeda. Ya, nah, kalau ada unsur alkohol ini pembahasan yang berbeda begitu jadi yang kurang satu persen saja yang diperbolehkan ada lagi kelas kita istirahat dulu sebaran lima sampai sepuluh menit habis kita lanjut lagi.